Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Azza wa Jal dalam al Ya ayuhal ladzina amanu Allah attaku Allah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa huda hudahudan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullat bitati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ikhwati fillah rahimakumullah siapakah kita di antara yang disebutkan tentang kita manusia adalah firman Allah azza wajal dalam sebuah hadis qudsi ya ibadi innakum taqfiuna billaili wan nahar fastaghfiruni aghfir lakum itu sebagian kecil tentang kita Allah sendiri dalam firman-Nya menyatakan wahai hamba-hambaku kalian siang malam berbuat salah siang malam berbuat salah Mintalah ampunan itu kepadaku Pasti aku ampuni kalian Itu sedikit tentang kita Selalu saja Kita berbuat salah Disadari maupun tidak Ada yang kecil Kesalahan itu Ada juga kesalahan yang besar Secara sadar kita melakukan sebuah kesalahan Tapi tidak jarang Kesalahan-kesalahan itu terjadi tanpa kita sadari Nah Di antara rahmat dan Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk memohon ampun. Fastaghfiruni firman Allah dalam hadis qudsi mintalah kalian ampunan kepadaku. Yang meminta ampun kepada Allah, yang memohon maghfirah, Allah jamin aghfir lakum. Pasti aku ampuni dan aku berikan maghfirah. Ikhti fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenyataannya, Alhamdulillah memang Demikian Masih ada Dan banyak Di antara hamba-hamba Allah Mudah-mudahan kita termasuk juga Yang ketika melakukan kesalahan Sadar Sehingga memohon ampun kepada Allah Tetapi yang tidak sadar Juga banyak rupanya Ketika dia berbuat salah kepada orang lain muncul perasaan tidak enak. Enggak nyaman di hati. Itu yang disalahi orang. Semakin dekat hubungannya bertambah erat kedekatannya, maka perasaan tidak enak itu semakin besar. Kalau dia berbuat salah, yang disalahi istrinya mungkin, orang tua, atau anaknya, sahabat ikatnya, tetangga rumahnya, yang sebelumnya selalu baik hubungannya. Ketika mereka yang disalahi, muncul perasaan tidak enak, ingin rasanya segera untuk meminta maaf. Namun ikhwati fillah rahimakumullah sayangnya ketika kita berbuat salah dan itu terkait dengan hak-hak Allahu Jalla wa kenapa tidak muncul perasaan seperti itu? Bahkan kita anggap biasa-biasa saja. Kesalahan yang kita lakukan karena Meninggalkan kewajiban yang Allah tetapkan Biasa Kesalahan yang kita lakukan Karena sudah melanggar Larangan-larangan Allah Dianggap angin lalu Perasaan tidak enak Kurang nyaman itu Tidak muncul padahal kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu perlu untuk kita upayakan supaya dihapus, digugurkan. Ketika kita tidak menempuh jalur istighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu luas untuk kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan dan uswahnya sebagaimana yang diberitakan oleh para sahabatnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang beristighfar, mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah aladzim. Bahkan beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Ya Yuhanas, tubuh ilallah. Wahai iskenap manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fa ini astagfirullaha fi kulli yaumin akthar min sabi'ina marrah Sungguh saya dalam sehari itu Mengucapkan istighfar, bukan cuma mengucapkan Tetapi betul-betul meminta ampunan dan memohon Manggfirah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lebih dari 70 kali Itu dalam hitungan sehari Nabi Muhammad s.a.w. memberikan contoh dan teladan untuk kita Beliau saja lebih dari 70 kali Bahkan dalam riwayat yang lain disebut Mi'at Hamaruh 100 kali Itu beliau yang maksum Yang sudah Allah jamin terjaga dari kesalahan Karena ternyata fungsi dan manfaat istighfar Bukan hanya supaya dosa dan kesalahan itu Allah maafkan, Allah ampuni, bukan Tapi ternyata beristighfar itu manfaatnya sangat banyak Meninggikan derajat Menjauhkan dari bala dan musibah Melancarkan rizki Menjadi sebab Semakin bertambahnya nikmat yang Allah berikan Dan seterusnya Tentunya kita lebih berhak lagi Untuk sesering mungkin Memohon ampun Mengucapkan istighfar Tetapi sekali lagi Bukan hanya di lisan saja tetapi betul-betul Juga keluar dari lubuk hati yang dalam Betul-betul dia resapi dan hayati Astagfirullahaladzim Saya memohon Mangfirah dan ampunan Kepadamu ya Allah Memohonnya Engkau zat yang maha agung dan maha mulia Nah Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah nah. Barangkali Banyak hari sudah terlewatkan tanpa kita isi dengan istighfar. Sudah banyak kesempatan yang berlalu. Ketika kita pikir ulang, pikir ulang, kita renungkan, ternyata waktu-waktu yang berlalu itu termasuk minim, jarang sekali kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Kesalahan dan dosa yang kita perbuat itu Kemudian dihapuskan Dan digugurkan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kita manusia Yang cara berfikirnya Terlalu sempit Betul-betul sempit Di antara bentuk sempitnya kita berfikir adalah Saat Menganggap Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kita anggap sebagai sebuah penderitaan Pada saat menilai Cinta Allah Azza wa Jal Untuk hambanya Dinilai sebagai sebuah kesengsaraan Terkadang seperti itu Padahal itu bentuk cinta dan kasih sayang Allah Kepada hambanya ya. Tapi karena terlalu sempit kita berpikir Kita anggap, kita nilai Cinta dan kasih sayang Allah itu sebagai apa? Penderitaan Kesusahan Kesengsaraan Nasallallahu alaihi wa Salah satu contohnya adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu dihasankan oleh Syekh Al-Albani diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi Muhammad alaihi wasallam bersabda Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati Fi nafsihi Wa waladihi wa malihi Hatta yalkallah Wa ma'alaihi khati'ah Ada beberapa Lafad lainnya Tetapi ini yang paling mudah Kata Nabi SAW bala Ujian-ujian hidup itu Akan terus Dialami oleh mukmin dan mukminah terkait tentang dirinya sendiri anak dan harta. Dan itu terjadi. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mayazalu Artinya hal ini akan terus berlangsung. Tidak ada putus, enggak ada habisnya terus begitu. Masalah-masalah itu ada. Itu terjadi dan dialami oleh setiap mukmin dan mukminah. Semua orang mengalami. Orang kafir pun juga. Tetapi yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam di sini adalah bagaimanakah seorang mukmin mukminah menghadapinya. Ketika ujian-ujian hidup itu terjadi. Yang perlu kita ingat adalah lafaz dari sabda Nabi mayazalu itu penting. Mayazalu terus-menerus. Enggak ada putusnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hidup di dunia ini kemudian bisa lepas dari ujian-ujian. Ujian-ujian hidup. Jangan berpikir seperti itu. Jangan membayangkan ada saat di mana kita tidak ada masalah sama sekali. Kalau kita membayangkan dan berharap seperti itu, ya, akhirnya nanti kecewa juga. Kenapa? Ya memang karena nggak ada habisnya. Terus menerus, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan terjadi, dialami. Mukmin dan mukminah, hamba yang beriman, laki-laki maupun perempuan ya. Dalam hal apa saja, Nabi Shallallahu Anhi Wasalam di dalam hadis ini menyebut tiga hal, tapi bukan dalam rangka pembatasan. Yang disebut Nabi SAW Tiga hal ini Karena tiga hal inilah yang paling penting Dan bagi kita Masalah yang paling berat untuk dihadapi Ingat bukan dalam rangka Pembatasan nah, Seringnya Masalah-masalah yang kita hadapi Ya kaitannya tentang tiga hal ini Yang pertama Kata Nabi SAW Fii nafsi Balak Ujian-ujian hidup itu kaitannya dengan diri sendiri Sifatnya pribadi, individu per individu Privasi Apa contohnya? Sakit ya, kan? Sakit Ada sakit yang ringan, sakit yang berat Sakit dadakan juga ada ya, kan? Dan itu kita rasakan Sakit Kita ketahui sebabnya apa Nggak, Capek Bekerja ulang kehujanan deras lagi. Satu jam lebih kehujanan, lupa bawa mantol misalnya. Malamnya pilek-pilek demam. Ah, ini ketahuan nih sebabnya apa sakit. Tapi tidak jarang kita sakit tanpa diketahui sebabnya. Kenapa ya? Itu terjadi. Ada sakit yang dalam hitungan hari sudah sembuh alhamdulillah. Ada yang lama sekali sepekan, dua pekan, tiga pekan nah, semua cara sudah dilakukan ikhtiar pun ditempuh obat-obatan dari yang kimia sampai herbal ya. sudah gizi dan suplemen makanan minumannya diperbaiki tapi masih juga sakit tidak sembuh-sembuh Padahal seminggu, dua minggu, tiga minggu itu terjadi bahkan kita bisa merasakan Hampir-hampir Sakit itu Kita kita alami Cuma mungkin diantara kita Ada yang sudah terbiasa Ada yang menganggapnya itu hal yang lumrah Dan seterusnya Padahal masuk dalam pengertian albala Ujian hidup Contoh yang lain adalah Capek, lelah, letih kita Itu juga ujian luar biasa Jangan dikira capek itu bukan satu hal yang berat. Nah, ketika kita sudah betul-betul merasakan capek, lelah, dikarenakan aktivitas dan kegiatan yang padat, nah, itu terasa sekali capeknya. Balak itu ujian hidup yang harus kita hadapi. Tak mungkinlah hidup di dunia ini lepas dari capek. Yang kerja capek, yang nggak kerja juga capek, sama. Yang cuma kegiatannya dunia, demikian juga yang membagi waktunya antara dunia dan akhirat, sama, capek juga. Ibadah itu juga capek. Tapi seorang mukmin, mukminah, orang yang beriman laki-laki maupun perempuannya akan memilih sikap sabarlah, bersabar menghadapi itu semua. Ikhwati filah rahimahkumullah Yang kedua Yang disebut oleh Nabi SAW adalah Fi waladi Kaitannya dengan anak Anak Masya Allah Ini ujian yang luar biasa nah, Yang sudah menjadi orang tua Dan memiliki anak Sudah merasakan Kita sebagai anak Kita sebagai anak Harusnya juga bisa merasakan Betapa seringnya kita membuat susah orang tua Terlalu banyak Kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua Sudah tidak terhitung lagi Kekecewaan-kekecewaan orang tua Sebabnya kita sebagai anak Anak memang ujian Mulai dari Mohon maaf ada diantara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hidup berumah tangga, berkeluarga sekian lama tapi belum juga mendapatkan keturunan. Itu kan ujian. Berat loh. Saudara-saudara kita yang sudah berkeluarga 5 tahun, 10 tahun tapi masih belum juga punya anak. E, tanggungan dan beban Mentalnya itu. Berat. Sedih. Ngeliat temennya udah pada punya anak. Satu, dua, tiga. Lancar banget setahun satu. Dia sama istrinya ngobrol berdua di rumah. Sepi rumah mas. Nggak ada tangisan bayi. Nggak ada teriakan anak-anak kecil. Belum lagi nanti kalau orang tuanya menuntut. Mertuanya juga nyinggung terus nyindir. Nggak punya anak, nggak punya anak, nggak punya. Salah pilih kamu. InsyaAllah belum kalau ketemu sama teman lama setahun dua tahun nggak ketemu pas ketemu pertanyaan pertama bukan kerjanya di mana udah punya anak berapa jawabnya belum nggak semangat itu jawabnya ujian betul-betul berat itu yang punya anak apakah kemudian selesai ujian yang nggak juga yang punya anak apakah kemudian nggak berat berat sang ibu Mengandung 9 bulan Kurang lebihnya lebih lah Berapa hari Itu juga udah hujian ya kan? Makannya pilih pilihlah Minumannya juga seperti itu Pengennya istirahat, capek semua Si suami Ayah dari janin yang dikandung tadi Juga ikut-ikutan capek Yang biasa tiap hari gak pernah nyuci Istrinya sakit karena hamil Dia yang nyuci Kecuali kalau pakai jasa laundry, Itu pun bayar kan ujian setelah lahir kemudian selesai masalahnya enggak juga harus merawat ya. itu luar biasa beratnya perjuangan orang tua dan itu masuk dalam pengertian al bala nah, udah gede sedikit udah mulai sedikit, udah mulai kelihatan usilnya ya kan lari sana lari sini Orang tua kemudian bukan dilepas gitu aja Takut kalau anaknya jatuh Takut kalau anaknya terluka Takut kalau anaknya terpleset Kalau misalkan ngerusak barang Udah mulai marah kita sebagai orang tua Jatuhin sana, mecahin ini Udah gede sedikit Mulai ngelawan Mati mati Udah dipondokin Males anaknya Ngerasa gak? Enggak ya? mas danaran ngerasa nggak lah enggak ada yang malas di sini itu buat susah orang tua kan buat susah orang tua ya harus rajin belajarnya harus semangat pala ilminya jangan sampai mengecewakan orang tua sudah cukuplah jangan ditambah tambah lagi kekecewaan orang tua dikarenakan kita sebagai anaknya Bisa sekarang selagi masih ada waktu mumpung ada kesempatan ya kita bahagiakan orang tua. Membahagiakan bukan dengan materi atau harta. Kita membahagiakan mereka dengan apa? Berusaha menjadi anak yang saleh, jadi anak yang baik. Tolabul ilminya rajin, membaca Al-Qur'an dan menghafalnya juga semangat. Itu fi waladi. Yang ketiga adalah wa fi malih. Harta. Harta ini pun MasyaAllah. Nabi Muhammad alaihi salatu sallam menyebutnya sebagai tiga hal dalam hadis tadi: finafsihi, awalatihi, warmanihi harta. Ada diantara kita yang diuji oleh Allah dengan apa? Kefakiran dan kemiskinan. Keinginan yang banyak, keinginannya banyak. Tapi ternyata yang dia inginkan tidak dimiliki. Itu juga berat Pengen punya barang itu Pengen punya barang ini Yang lain punya, dia enggak Itu sudah Berat dirasakan Yang sudah punya harta Sama juga Dia dihadapkan dengan tuntutan Bagaimana cara menjaganya Supaya tidak hilang, gak diambil orang Bagaimana dia merawatnya Supaya awet Cara menggunakannya Menyalurkannya Belum lagi ketika Dihadapkan dengan kerusakan Kehilangan Pencurian Terbakarlah Atau yang semisalnya Itu semuanya bala Semuanya bala Kita gak suka Watak manusia itu Tidak senang dengan kemiskinan Dengan kefakiran Watak kita Allah Azza wa Jalla berfirman wa tuhibbunal mala hubbal jama' Sungguh kalian wahai manusia betul-betul senang betul-betul senang dengan harta Senang yang apa namanya? Benar-benar Itu watak manusia kok senang dengan harta Sekalipun sudah banyak yang dia punya belum tentu dia merasa cukup dan tidak akan pernah merasa cukup Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan laukana lebih ni Adam muadin mintah laya teman anya kuna lah muadin rani. Sandinya anak cucu Adam itu punya harta berupa emas satu lembah, bukan cuma satu tempat satu kotak satu peti satu rumah bukan, tapi satu lembah. Enggak terhitung bukan cuma tujuh turunan itu, tapi berpuluh-puluh turunan untuk berpuluh-puluh dan sekian banyak orang cukup apa kemudian berhenti keinginannya untuk memiliki harta enggak, kata Nabi Layatamana pasti dia punya keinginan ya. punya keinginan untuk memiliki harta seperti itu juga persis dua kali lipatnya kalau Allah kasih diberi cukup, enggak dia pasti Layatamana punya angan-angan lagi seandainya hartanya berkali lipat lagi, tiga lembah isinya emas semua Mas Murni 24 karat Tidak akan ada habisnya Keinginan untuk memiliki harta itu Maka watak manusia tidak suka dengan kemiskinan Tidak senang dengan kefakiran Berapa banyak Dosa dan kejahatan itu terjadi Alasannya apa? Karena kemiskinan dan kefakiran Ada yang menjual akidahnya Murtad Kenapa? Iming-iming harta Ada yang melakukan Kesirikan Kenapa? Dia ingin jadi kaya raya Pesugihan Pesugihan Datang ke kuburan sana Datang ke kuburan sini Buat sajian sana, sajian sini Semedi, bertapa Kenapa? Supaya dagangannya laris Rezekinya lancar Itu terjadi Kekufuran, kemurtadan, kesyirikan Kebitahan juga sama perbuatan-perbuatan bid'ah itu dilakukan apa? Ternyata tujuannya enggak lepas dari uang juga. Nah, kemaksiatan juga tidak beda. Kemaksiatan itu dilakukan wal iyad billah. Ternyata tujuannya apa? Ya uang supaya bisa kaya. Memang watak manusia enggak suka dengan kefakiran dan kemiskinan. Nah. Nah. Ikwati rahimani wa rahimakumullah. Hal-hal yang tidak kita sukai seperti tadi, bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuannya, mukmin dan mukminah, itu justru rahmat dan kasih sayang Allah wazzaajal. Itu bukan penderitaan, bukan sebuah kesengsaraan. Jangan merasa hidupnya menderita, jangan menganggap dirinya orang paling sengsara. Asalkan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Asalkan engkau bersabar dengan ketentuan dari Allahu jalalahu wa'ala. Itu semua justru rahmat dan cintanya untuk hamba. Di akhir hadis, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan hatta yalqallahu wa ma alayhi khati'ah. Sehingga kelak pada hari kiamat ketika dia berjumpa dan bertemu Allah azza wajalla tidak ada lagi tanggungan dosa dan kesalahan pada dirinya kenapa sudah dihapus digugurkan dihapus digugurkan dimaafkan diampuni oleh Allah azza wajalla dosa kesalahan dosa kesalahan dosa kesalahan yang mestinya kita senang dan selalu beristighfar minta ampun minta maaf mohon ampunan yang seringnya kita lupa banyak hari kita lewatkan tanpa istighfar Kepada Allah Azza wa Jal Banyak kesempatan berlalu Tanpa kita menundukkan hati Mengharapkan maghfirah dari Allah Azza wa Jal Kita tidak pernah minta maaf Katakan begitu Kita jarang untuk memohon ampun Dan maghfirah kepada Allah Tapi dengan adanya ujian ujian, ujian, ujian, ujian Terus itu sifatnya Allah Azza wa Jal gugurkan Allah Azza wa Jal hapuskan Kesalahan dan dosa kita Sehingga apa? Hatta yalkallah wa alaihi khati'ah Kelak pada hari kiamat dia berjumpa dan bertemu Allah Tidak ada lagi tanggungan kesalahan dan dosa Kenapa? Dihapus Dihapuskannya dengan apa? Ya dengan balak tadi, ujian-ujian tadi nah. Kalau begitu, bagi orang yang beriman Dan dia mau bersabar Bukankah ujian-ujian hidup itu justru rahmat dari Allah Ya Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Bukhari di dalam As-Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba kauman ibtalahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allahu Jalla wa apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka dengan balak Ya ujian-ujian hidup tadi banyak, tapi yang disebutkan Nabi dalam riwayat tadi ada tiga Sekarang masalah kita numpuk loh. Banyak nah. Kalau misalkan ada diantara kita Mengatakan kalau saya gak punya masalah Gak mungkin itu Gak mungkin gak mungkin Nabi kok yang mensabdakannya nah. Kalau mau diinventarisir Dikumpulin, dibuat urut-urutannya Masalah pertama, kedua, ketiga, keempat Banyak banget ya kan? Itu urusannya itu-itu aja Harta Harta itu udah tanggungan utang Kita aja udah berapa Ya, ada yang utang kecil-kecilan Ada yang utang besar-besaran Ada yang utang kita catat Ada yang gak sampai kita lupa berapa utangnya ya. Itu udah masalah Kewajiban kita untuk memenuhi Nafkah keluarga Itu juga jadi pikiran kita Kalau misalkan suatu saat gak punya pekerjaan Berhenti Gak usah berhentilah sakit aja 3 hari 4 hari kita udah bingung ini gimana, biar anak istri masih bisa makan. ini, Masalah. Gak ada habis, gak ada selesainya. Nah, maka langkah yang tepat dan benar adalah sikapi itu dengan sabar. Sikapi itu dengan sabar. Menerima dengan sepenuhnya. Nah ketika hal itu diterima, dijalani dengan sabar, Manfaat dan hikmahnya kan luar biasa. Takfiruz dunug wal khataya Dosa dan kesalahan itu akan digugurkan Allah wajjab. Dihapus tanpa kita sadari itu. Tapi Allah menghapusnya. Hatta shaukah yushakuha. Kata Nabi saw. Bahkan duri, duri yang kita injak, kemudian kita merasakan sakit karena tercucuk duri itu. Asalkan sabar itu tukaffirudzunub wal khataya, bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Nabi Muhammad memberikan contoh sampai yang paling kecil, menginjak duri. Ini termasuk kepala kita terantuk misalkan kejeduk kalau bahasa Jawanya. Jeduk ah. Mungkin kita sedang apa, pasang paku, pakai palu. Enggak sudah cetak, cetak salah. Yang kena jempol Sampai biru Kita yang terpleset Jatuh ke seleo Atau mungkin tangan jarum Atau tangan kita misalkan kena api ya kan? Kejatuhan batu Karena ada anak kecil yang lempar-lemparan batu ya kan? nah, itu, itu semua kan Kata Nabi SAW Jika di Hadapi dengan kesabaran itu tukar firuzuru Itu akan menghapuskan dosa dengan salahan. Bukankah itu rahmat dari Allahu Jalalal? Ekwa ya. tivilah rahimani warahimukumullah. Apalagi sekarang pada umumnya orang menilai segala sesuatu itu dengan materi dan harta. Jadi kalau sudah enggak punya duit, enggak punya harta, rumahnya sederhana, Sengsara hidupnya. Padahal mungkin dia dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa bahagia dunia dan akhirat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As Dihasankan oleh Asyikh lalbani Dalam sahih At-Targhib Kata Nabi s.a.w Yajtami'una yawmal qiyamati Fayukalu Aina fukarau hadihil umati Wa masakinuha Fayakumun Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat umat manusia itu akan berkumpul jadi satu. Mahsyar. Ketika semua dikumpulkan oleh Allah azza wajalla. Fayuqal ditanyakan kepada mereka itu, "Aina fuqara'u hadzihil ummah wa masakinuha?" Manakah Kaum fakir miskin dari umat ini Dicari mereka pada hari kiamat Orang-orang fakir, orang-orang miskin Gak berharta Ditanyakan Fayakumun Mereka berdiri, bangkit Ini, kami kami, kami. Fayukalu Mada amiltum Mereka ditanya Amal perbuatan apa Yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia Amal ibadah kalian itu apa Fayaqulun mereka menjawab Rabbana Ubutulina fasobarna Wawallaital amwala Wassultana ala ghairina Orang-orang fakir miskin Pada hari kiamat itu akan menjawab Ya Allah wahai Tuhan kami Ubutulina Kami diuji Dengan kemiskinan, dengan kefakiran Itu ujian hidup Bagi kami Tidak punya ini, tidak punya itu yang lain punya ini punya ini punya itu punya itu. itu. Kami diuji ya Allah ubutulina fasabarna. Dan kami bersabar. Sabar dengan kekurangan, sabar dengan ketidakadaan, sabar dengan kefakiran, sabar dengan kemiskinan. Kan ini. Enggak punya apa-apa. Padahal watak kita kan enggak suka sekali lagi dengan kefakiran dan kemiskinan. Tapi coba lihat riwayat hadith, riwayat ini Berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ad-Dh-hisrawatul tentang orang yang fakir miskin, tentang kefakiran dan kemiskinan yang kita tidak suka itu. Mereka mengatakan Rabbana ubutulina fasobarna ya Allah, wahai Tuhan kami, selama hidup di dunia kami diuji dengan kefakiran dengan kemiskinan, fasobarna, dan kami bersabar. Wawalai tal amwalah wasultana ala gairina dan engkau setelah berikan harta serta kekuasaan itu kepada orang lain bukan untuk kami. Sabar. Harta kami tidak punya, harta itu engkau berikan kepada orang lain, bukan kepada kami. Kami rakyat jelata enggak punya apa-apa. Tidak ada kedudukan, enggak ada pangkat, statusnya status rendah di mata masyarakat dan umumnya orang adapun kekuasaan itu engkau berikan kepada yang lain. Itu kan jawaban karena ditanya madza amiltum amal perbuatan apa yang sudah kalian lakukan di dunia. Ketika mereka menjawab seperti tadi, fayaqulullahu azza wajalla, Allah Subhanahu wa taala menghukumi shadaqtum. Benar kalian. Artinya jawaban itu benar, jujur. Bukan berbohong. Saudaraku, yaithulul naljannah takablenas. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakir miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Yaithulul naljannah takablenas, masuk surga sebelum orang-orang. Dipersilahkan tu masuk surga dulu, lebih awal dibandingkan yang lain. Wata beka syiddatul hisabi Ala zawil amwali Wasultani Kata Nabi SAW Sementara sulit beratnya Hisab, perhitungan Itu akan masih Ada dan terjadi Untuk orang-orang berharta dan berkuasa Saat hidup di dunia Nabi alaihi SAW Menyatakan kalian enggak suka dengan kemiskinan Padahal kemiskinan itu lebih mudah Ketika penghisaban nanti Pada hari perhitungan amal perbuatan semuanya Jadi syiddatul hisab Sulit dan beratnya hisab itu Itu tabqa Ada Dan tersisa untuk siapa? Ala zawil amwali wasultan Untuk mereka yang punya harta Berkuasa saat hidup di dunia Masya Allah Itu kan kasih sayang Allah Kalau kita jalani Kita hadapi dengan sabar Lebih cepat masuk surga Yang lain yang hartanya banyak Ya Harus menghadapi hisap Lebih Karena ditanya Harta itu dari mana Cara engkau mendapatkan dan memperolehnya Seperti apa Harta yang engkau punya itu Untuk apa engkau habiskan buat apa ya, semakin banyak artanya semakin banyak jawaban yang harus kita berikan orang yang berkuasa juga seperti itu tidak sedikit orang iri kenapa yang lain punya jabatan saya enggak padahal saya ikut merintis dari pertama loh. saya lebih banyak prestasinya saya lebih senior tapi kenapa dia yang naik pangkatnya ini jabatan kedudukannya berkuasa banyak orang iri bahkan saling jegal menjegal potong memotong bahkan apa namanya menusuk dari belakang teman dekatnya aja jadi korban supaya apa supaya dia yang naik yang lebih berkuasa perlombaan untuk memperoleh kekuasaan itu ambisi dan ketamakan pada kekuasaan itu membuat Gelap mata Buta Sehingga tidak kenal halal dan haram lagi Apapun dilakukan yang penting dapat kekuasaan Ya semakin besar dan semakin tinggi kekuasaannya Ya maka hisapnya juga akan semakin berat ya. Kalau udah berkuasa pengennya selama-lamanya berkuasa Tidak pengen satu periode Pengennya dua periode Seandainya pun ada kesempatan Tiga periode, penginnya tiga periode Bahkan sematinya kalau bisa Padahal semakin lama berkuasa Berarti syiddatul hisabnya itu Yang kita takutkan Nabi menyebutnya dengan syiddatul hisab Hisabnya itu syedid Berat Adapun orang fakir miskin Tidak punya jabatan apa-apa di dunia Belum Yadkhulunal jannat Mereka masuk surga Sebelum orang-orang Sebelum manusia lainnya Dan Kalau kita sudah mengerti Memahami Hakikat yang sebenarnya Kita sudah faham Melalui sabda Nabi SAW Seperti ini Apa ada alasan lagi Buat kita mengeluh Hidup kok miskin mas Atau misalkan dia curhat Sama istrinya Dek, dek yang lainnya bisa makan enak. Makannya di warung makan, di restoran. Udah mahal. Cuma nyicip lagi. Napa? Enggak dihabisin. Masih layak makan dibuang ke sampah. Kita curhat nih sama istrinya. Anaknya juga gitu bi bi ni ni. Yang lainnya jubahnya baru belinya yang dari Saudi. Ini saya Udah dua tahun gak ganti bi, siapa Susahnya luar biasa ya. Kan? Yang lain, masak nasi sampai basi. Nasi itu basi karena gak dimakan. Udah masak, tetep aja jajan. Udah masak, padahal Atau masak terlalu banyak, nggak perih, nggak pakai perhitungan, pokoknya masak aja sampai basi, dibuang-buang. Yang lain. Allah uji dengan kemiskinan, dengan kefakiran ya. Makan aja Untuk beli beras Kadang-kadang hutang Bayarnya nanti hari Sabtu Karena gajiannya mingguan Dia tukang buruh bangunan ya. Itu terjadi Betul-betul terjadi Tapi Jika Keimanan yang berbicara Kesabaran Itu menjadi landasan kita berjalan, luar biasa kan menjadi orang yang beruntung insyaallah, hamba yang berbahagia, nabi mengatakan yadkhulunal jannah qablan kaum fakir kaum miskin, akan masuk surga sebelum orang-orang sebelum orang-orang pakai ikhwati fillah rahimani warahimukumullah, pada kesempatan yang singkat berbahagia ini hanya itu yang ingin saya sampaikan artinya sebagai ahlu sunnah sebagai salafiyin kita akui dan kita sadari Terlalu banyak Ujian-ujian hidup ini ya, Terlalu banyak nah, Sampai Mereka yang Tidak mengerti Akan menganggap bahwa dengan menjadi salafi Maka kesempatan Untuk jadi kaya raya itu tertutup Kenapa? Pekerjaan harus pilih-pilih Udah karirnya bagus Kedudukannya lumayan Gajinya gede setelah ngaji, mundurkan diri. kenal salaf, kajian-kajian salafi, ahlussunnah, kemudian pensiun dini. Ditanya, "Kenapa?" Aduh, susah. Ikhtilat. Hampir tiap hari ketemu satu ruangan rapat, mau enggak mau harus ngobrol diskusi. Bahkan udah sampai di rumah pun telepon-teleponan sama teman kantornya, perempuan masih muda lagi berat akhirnya mengundurkan diri nah, yang satu mengundurkan diri kenapa sering dimarahin atasan sering dipanggil katanya jenggotnya harus dicukur akhirnya memilih mengundurkan diri kenapa mengundurkan diri dengan tingkatan seperti saya ini mau nggak mau harus ikut meeting rapatnya bukan lagi di kantor tapi di kafe. Ya. Yang penuh dengan musik, pelayannya seperti itu. Yang dijual minum-minuman minum keras khomer. Menghindar enggak bisa karena udah tingkatannya seperti saya. Ya udahlah, ya udah mundurin diri. Yang sana mundurin diri kenapa? Keluar dari pekerjaannya. Salat wajibnya itu, Masya Allah Ustaz, Terbengkalai. Salat wajibnya itu. Ada aja kegiatan aktivitas yang membuat kita terhalang dari solat Lima waktunya Kenapa kamu keluar Anak istri terbengkalai Berangkat pagi, pulang malam Jarang ketemu sama anak ya kan? Bisanya cuma marah bisanya cuma emosi Kenapa? Karena tuntutan kerja yang luar biasa Seperti itu Dan seterusnya dan seterusnya. Ya banyak kan Itu salah satu contoh aja Ada anggapan kalau udah jadi salafi Akhirnya nggak boleh kaya, kenapa? Pekerjaannya pilih-pilih, yang udah kaya raya aja akhirnya jatuh miskin, kenapa? Keluar dari pekerjaannya, sampai sekarang belum menemukan profesi baru, sehingga dananya, tabungannya berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, sampai jatuh miskin, belum dapat pekerjaan yang layak juga. Sabarlah, jangan dianggap itu sebagai penderitaan. Jangan dikira itu sebuah kesengsaraan Tapi berfikirlah dengan baik Positif, husnudhan kepada Allah Azza wa Jal Itu adalah cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dimudahkan jalannya Supaya hisap Pada hari kiamat itu mudah Jalan itu dimudahkan oleh Allah Alhamdulillah Kan demikian Bersabarlah wahai wa'ihalusunnah Bersabarlah wahai wa'ihalusunnah dengan ujian-ujian hidup seperti ini, memang berat, tapi bayangkanlah juga dan pikirkan juga keutamaan-keutamaan dan pahala, janji-janji nah, Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran untuk kita. Robbana afriq alayna sabron wathabit akdamana ya Allah curahkanlah untuk kami kesabaran dan tetapkan serta kokohkan. Kaki-kaki kami di atas kebenaran. Semoga Allah karuniakan istiqomah untuk kita semua. Akhirudzakwana. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wabakhirahmink. Aashhadu walla illailladzdamfirrukawatuhuilaih. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.